Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya enggak suci lah. Tapi kalau sedang enggak suci tapi hati Anda suci. Pikiran Anda suci kalau, kalau kalau tidak suci Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jakarta. Yang gitu. Selamat <tuh>. malam. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu enggak sama. Ya, nah datang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. <SILENCIO> Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. <SILENCIO> itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan bahwa datang orang ngomong apa wong ora paham ora dewean <SILENCIO> itu. Jadi Jadi gini dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis Tuhan enggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu enggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu enggak ada. Itu namanya ateis. Nah. Jadi kalau Anda mendengarkan dakwah, Anda harus mengerti makamnya. Dia itu mataul gurur dia itu hiasan di bumi ya jadi yang penting indah dan menggembirakan tidak usah diukur ini emas murni apakah W4 enggak benar enggak pokoknya yang penting datang menggembirakan ada seorang senior ateis juga senior ateis di Jogja namanya Pak Azadi Siregar Bang Hadi yang nulis cintaku di kampus biru itu juga sehari-hari selalu menunjukkan ரே சோ பங Tapi bagaimana mungkin salat terus Allah sampai enggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya. Allah maha tahu ya. Jadi setiap kali Allah waduh tahu ini enggak jadi. <tik> Allahu Akbar. Wah ketahuan. Dia maha tahu eh. Enggak jadi akhirnya enggak ada alasan untuk salat. Karena dia mau ikhlas salat, jangan sampai ketahuan saya salat tuh ya salat titik. Jangan sampai tahu siapa siapa. Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu dia ingin Allah waduh ketahuan enggak jadi. Akhirnya enggak sembahyang seumur hidup. <tik> Nah, Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan enggak marah ketika dia tidak salat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis. segala macam itu kan enggak akan diterima Tuhan. dang kamu ndak akan saya kui sebagai kafir ndak akan saya sebagai sebagai ateis wong tidak logis sama sekali kamu itu ya sudah sana mau masuk surga kamu kan gitu karena ndak ada alasan masukkan neraka apanya yang dosa apanya ya, sudah miskin kurus bagaimana mau memberi rezeki wong dia ke mana-mana cari rezeki kan gitu kan dadi dang tenang-tenang ya beras tang ya gitu jadi jadi dang itu hiasan hidup Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan tuh pertama jadi gini mas Eh uh, gini aja. Sebenarnya saya ini nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal-usulnya itu Kadipiro, pusatnya MAIA, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran MAIA di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal. Yang pertama mengungkap kembali makna sejati dari Al-Qur'an mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa kalau bisa dielaborasi kembali karena sudah dibiasakan dan dimanipulir habis-habisan. Nah, sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali kalimat syahada. supaya ketok Islam gitu kan. Jangan enggak karu-karuan. Istri saya Mbak Via ke Bandung dijebak oleh temannya ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, "Loh, Mbak Novia tinggal di mana?" "Di Jogja, Bu." "Subhanallah di Jogja." "Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah iki opo?" "Tinggal di Jogja kok subhanallah iki lho." "Ki padha eh eh. Lah iya." kok tinggal di Jogja kok subhanallah tuh sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HA ini aslinya Demas saya dari Magelang, Pak. Luar biasa dari Magelang. Loh, dari Magelang kok luar biasa gitu. Ki ndek Indonesia iki nanti saya akan ngomong udah ndak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah enggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya, kuncinya tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi Setahu saya subhanallah itu kan me mengingat kesucian Allah Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor Kita sebut kesucian Allah kan begitu Ada orang korupsi subhanallah Karena korupsi itu kotor Kalau Alhamdulillah jelas lah Ada cewek cakep Alhamdulillah Gitu kan Peres gitu Padahal melenduk ya Betul Alhamdulillah terus kok kadang mana aja alhamdulillahnya gitu kan. <laughs> kalau apa Ustaz, kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simpel. Alhamdulillah sama tapi kalau subhanallah apalagi Allahu Akbar itu Anda tidak bisa tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau ter, terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. ரோத்தில சட்ட பூம் அல்ல மனித்தி முறி மனலி ஆனலி கிட்டு Terus kamu menemukan kekaguman-kaguman luar biasa ya Allah. Aku ini sudah mau jual rumah, sudah enggak punya harapan. Loh, ada lho teman yang nolong saya. Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah, baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kamu disuruh meneliti 1 bulan maka iktikaf 1 bulan berpuasa mengambil jarak dari materialisme mengambil jarak dari mainstream kamu selama berpuasa akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu iki meneng-meneng Allahu Akbar ana apa Allahu Akbar iya ana no, no, ndas mlaku dhewe 5 ngono ha iku Allahu Akbar தாி சங்க தா இன் தீவி கட்டி கமா சாசங்கு இஸ்லாம் இத்தூக்க சசோ அங்க tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk men, untuk jadi jenis. Saya tuh enggak bisa nuduh si teman saya ini kafir. Wong saya nuduh dia muslim aja enggak bisa kok saya. Saya enggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang ustaz muslim aja saya enggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya enggak berani. Jangankan dia aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuman berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lulus Allah. Lah kok saya iki ngafir-ngafirno ndek iki? Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang, maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover. Cover bed, ya. itu dari diambil dari bahasa Arab kafir itu asal asalnya seolahnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi enggak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir muakad dan mughaladhah. Jaga-jaga ngono yo. ya Rek ya. Jadi sekian lagi ya. Makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak begitu kok saya taunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kuplukan? Apa nek muslim? Sekarang itu masyaallah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Ah itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 300 tahun 700 tahun meskipun tidak perlu eksplisit. கித்தி உங்க மச்சிக்கோ துளசிய முக்கியம் டெப்பிங்க அரசாசா சில தாசி தரோசாரி நிச்சாக ஓங்க வசூ நாட்டாக Ini ini kalau diperlebar banyak sekali ini tapi saya mohon maaf kepada MUI saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa, -apa saya saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membikin badannmu tidak sehat. Teman-teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat coba. Ya apa ya arek-arek ini? Iya kok kok. kiblat kiblat? kiblat. Kiblat jelas. Mana ada ada. orang di di di Indonesia ngadep kiblat? Ada. Ngadep Enggak ke ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi kiblat. Kiblat di sana kok. Arab di sana Arab mas, Dari sana, mas. Di sana, mas. இல்ல மாநா ரெய்சா கிபலா மீ உத்தும் நிசா நிசா நிசோ நிசம் இ kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki ya oh, para-arek. Sertifikasi halal barang gitu aku ya aku setuju-setuju aja dan senang ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan enggak masuk akal. Gini lho Mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. dan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kapel. Ku mentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas, betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti enggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah Sekarang motor boleh ke mana-mana, di mana-mana motor lo, motor sih nyentrong lo. Apa enggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi. Kalau di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Di mana sih? எதாத்தி துகாம் பக்கிம் தந்தா மாசுவாங்க ஓரம் பட்டோ ஓரங்க அண்டா Ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si sapa jenenge malaikat Malik mau menyerat sentar. Apa ini kok saya dimasukkan neraka? Loh kamu dulu kan nang ngelatangi surat sertifikat di halal. Seharusnya kan haram. Loh kok ngoten? Loh gini loh terus Izra apa jenenge terus malaikat Malik ngekeki makalah ini loh, lihat makalahnya gini gini, gini gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini gini. Wo ngoten ta. Wo mboten kandha bian-bian sampean. <tunneruh lo> Akhirnya, Wis warga, gak masalah. Tak ஆச்சா பிசானுக்கான nonton TV masa ana siaran TV Indeks surga gitu kan. Eh, ndak maksud saya itu, mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga, mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. "Aleh, kamu lah cari surga, ndak cari aku." Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kena untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk deko jendela. jadi cari cari cari Allah Allah aja aja ruwet ruwet itu itu surga oke saya kembalikan ke kafir- kafir tadi gini kan tadi Tuhan tidak ada Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 -kira itu ya. Mungkin ada variabel-variabel. Ketika ini kan bisa kata benda, kata kayak yang dia omongkan saya barang tadi. Loh, teman-teman Kristen ya percaya kok kalau nabi kalau Muhammad itu nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hajat-nya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki சைக்கி கஜ காரி நிமித்தி ஆயுக்க முடிக்கு மனிதாங் ஈர மூ ரூலு ரூலுல காட்ட க்கிஃபி லா syahadat itu formal apa substansial substansial kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak sob kalau harus mengucapkan ini enggak berlaku untuk orang bisu mak mangkel wong bisu kamu itu ya sadis berdebat yang ndak-ndak mengenai tahiyat Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak ndoting. Sudah, mau apa kamu? Karena ndak punya driji. Lah <laughs> mangkel sing gak nduwe driji, Mas. Ngene arene. Sing cene berdebat ngene, tang ngene, tang ngene, tang ngene. Wah. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jati lan makan bling, makan padi dimarahin dibetahkan. Enggak ngasih makan nasi. ஆமாத்தி பிஃபிகி பூட்டாயிப்பாஹி நோரா Itulah sebabnya ada seanjuran dari Jogja, Mbok diomongkan itu soal jihad zahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di timur tengah sampai Sumba sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Ini ceramah apa apa, Cap Gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya Rahmatan lil Alaminnya Mana. Gitu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis kalau di sini kan ateismu agama. Gitu. Nanti Jogja Rahmatan lil Alaminnya Mana. Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini se kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Enggak apa-apa. Doa nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan, bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, "Apa dunga-dunga nek pas susah dunga kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dunga nang aku." Gitu. Ya Tuhan sing gak ngomong gitu itu kan cara saya. merepresentasikan Tuhan. Tuhan se tangkinaya ngapa, tangkin tangkino kinira ya laisa kami li syaiun. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi ate sama dengan ateis itu enggak ada yang dia tolak, itu bukan Tuhan yang dia tolak itu, ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama Isis, dia kecewa sama eh, penipuan demokrasi, dia percaya sama Gilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, Allahu Akbar, Dur, Allahu Akbar, Jiriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Tuhan. Islam, kira-kira gitu lah mas ya Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut Misalnya kasusnya Tuhan tidak ada Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi Tuhan ada tuh Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila Loh ini kan satu-satu negara yang bertuhan Tuhan nopo dari Tuhan gitu Tuhan nopo ketuhanan kok Tuhan Emang sama putih sama keputihan ngono kuwi. Enak aja loh gitu. Mana Tuhannya kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepada aku. Ah, anak Gusti Allah ngono piye. Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Ha, ngono rek. மத்த Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan? Karena nanya lagu buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Ndang Ndut kan begitu. Ndang Ndut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng lama-lama. Untuk apa musiknya? Oh yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup apa? tape recorder, ya gitu ya. Setelah itu lama-lama untuk apa penyanyinya? Oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu, gitu. Akhire raine enggak penting. Jadi suatu hari pertunjukan danduki mek ana bokong tok kae. Buah. Buang kok. <laughs> Ada bunyi musik terus bokong muter-muter-muter. Wis enggak penting perutnya, enggak penting pokoke ana bokong. Dadi kita itu makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Wah, uh, senenge nek bokongane. <laughs> oh, oh, oh, oh. nah ya daripada repot-repot penting -repot, penting penting penting kok, kok, wajahnya wajahnya wajahnya dulu, dulu zaman awal dulu, wajahnya inul, penting kok. Wajahnya kayak apapun masalah, yang penting pantatnya ngebor. kan begitu, jadi wes wes lah, bokong iso tv ku eh, suten itu Bok, sudah pragmatis seperti nah, oke, okay. sekarang agak agak lebih serius dikit saya coba potong-potong Kalau Tuhan tidak ada kan enggak terjadi di Indonesia. Pokoknya LLO pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada. Variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat. Oleh orang yang rapat anggaran. Berarti ATS itu rapat. Bener enggak? Kalau ada presiden. Kalau ada presiden. mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan tuh dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan Anda tidak ateis, kapan Tuhan tidak Anda libatkan berarti Tuhan tidak ada wong Anda tidak libatkan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? gergeran ya maksud ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, tujuan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus muslim lu enggak dong. Gendeng ta. Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan karena subkonsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya salat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaahihi, ya. Dia. Tapi kalau Anda salat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka Nah stand, karena Allah di depan kita, kita berhadapan Nanti ada peristiwa rohania dimana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu Ini kalau diteruskan menjadi torikot La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anah Nah ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan Dadang seneng ini La ilaha illa anah, la ilaha illa anah, la ilaha illa anah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 itu Allah sama hamba-Nya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan di akan di azab oleh Allah-Nya. Dan begitu namanya mangununggalin kawulan Gusti. Susahnya raja Jawa 500 tahun enggak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan raja Jawa. Ah tapi kok kapan-kapan. Ini Ini Ini, ini sedang sedang konflik, kratonnya, dan seterusnya Dapak, tapi tidak usah, lah. Ini masalah kecil, lah. Masalah kecil. Ini, waduh, kalau dibuka, ini gawat ini. Pokoknya, Tapi kira-kira maksudnya Sekarang Anda Anda Anda Anda Anda mau mau mau berjualan menghamili istri anda mau utang, anda sedang pusing Ketika anda senang, libatkanlah Allah Sebagai இனி சுஃபிளி இனி பூக்கிங்க அன்ச்சு அந்தாஹ்ரி அன் த அந்த கட்டி அன்சு நான் அல்ல உத்தி மூட்டி அங்கே அல்ல மா சா கிட்ட சொல்லி தான் அப்பாலக்கி டெலாம் கித்தோ அலோ மங்கிங் ஜங் மூத் நேசாலே சாய சங்கா பூப்பாஜி சாத்தி மறைக்க <tuh> Le, toh, jadi anda sekarang sekarang tahu toh, bahwa yang yang di di panggung panggung jangan dianggap lebih soleh daripada bawah jelas ya sekarang? saya pura-pura enggak hafal hafal hanya untuk membuktikan itu <tuh> padahal சாயமா Jadi ada gunanya orang orang hafal hafal Qur'an Qur'an itu supaya dia dia rendah hati hati hati Salah satu bahaya orang Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat-tahu ayat ini, ini, ini Kamu menjadi tinggi hati Ini ilmu அனுமா dasar kok Orang ஆயத் jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong Sekarang yang paling bahaya orang alim, orang saleh, hafal Quran, pintar qiraah, ngerti ayat hadis menjadi sombong.